sawangan ya Pak Gus. Betul. Okay. Yeay. Spesial, khusus pasuanya. untuk Mas Yohanes beserta dengan Elsa istri Fariska yang berbahagia. Hey! Lagi samanya Indonesia. Aremania thank you. Untuk keluarga besar Dari Bapak Samaria Hadir Terima kasih Langsung berakhiri Ja ei koselys som mpls